Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa indosiar dimanapun anda berada Ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini Kembali kita bisa ketemu lagi di sini, tentunya di Mama dan A'a Beraksi Ya pemirsa buat anda yang ingin turhat atau bertanya langsung ke Mama Dedeh Pagi hari ini bisa menghubungi 569-768-09 Untuk yang di Jabodetabek Diluar Jabodetabek bisa menghubungi 021-569-768-09 Dan yang ingin curhat melalui Skype juga bisa silakan di add saja ID kami di mamahaa.beraksi Apa kabar ibu-ibu? Baik Baik, Alhamdulillah Sehat ya bu ya? Sehat Anak juga sehat di rumah? Sehat Suaminya? Sehat Alhamdulillah Suami suka nyuruh-nyuruh gak bu? Terik. Terik. <terega> Terik ya. suka marah-marah enggak? Enggak. Iya, kalau nyuruh-nyuruh memang sama uh, suami istri itu saling tolong-menolong ya, Bu ya. Bahkan istri memang diwajibkan untuk taat kepada suami selama suami memerintahkan uh, pada kebaikan. Tapi enggak jarang juga ada suami-suami yang istilahnya tuh memperbudak istri, ya segala macam istri yang disuruh ini itu istri yang disuruh bahkan ada juga yang seakan-akan istri menjadi budak seks buat suaminya. Wow. Nah, pagi hari ini kita akan membahas masalah tersebut, kita akan ikuti ini tausiahnya buat Anda pemirsa di rumah yang laki-laki nih -laki. ya. Kita akan ikuti temanya adalah suami memperbudak istri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min Sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma'yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Suami memperbudak istri Sebetulnya bagaimana Al-Qur'an memposisikan yang namanya suami? Anda lihat Anissa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Bima faaddallaahu 'ala badin wa bima anfaquu min Satu. Allah berfirman suami kepala keluarga. Dua, Allah melibihkannya para suami daripada perempuan. Yang ketiga, suami punya kewajiban memberikan napakah kepada istrinya. Tuh, ini fungsi suami. Yang wajib suami lakukan. Artinya apa sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin? Lindungi istri Anda. Sayangi istri Anda. Penuhi kebutuhan istri Anda. Jaga istri Anda dari godaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berikan istri Anda kebahagiaan. Berikan tempat tinggal. Cukupi pakaiannya. Cukupi makanannya. Cukupi pendidikan dan kesehatannya. Ini kewajiban suami sebagai kepala keluarga yang melindungi istrinya. Rasul bersabda. Nikahilah oleh kalian. Para budak belian yang perempuan. Untuk memerdekakan mereka. Maaf. Kalau saya melihat di masyarakat saya saat ini... Rasanya kebalik. Bukan merdekakanlah orang yang jadi budak belian. Sekarang maaf. Orang merdeka diperbudak. Benar gak, Del? Tuh. Islam mengajarkan merdekakanlah budak belian. Yang tawanan perang. Yang budak belian... Oleh Islam is een printer die je moet zeggen, maar als je een karant bent, dan is het een karant die je bent. Orang-orang het. Ik ben een orang die je Mereka yang dapat hasil banyak, mereka yang kayak yang miskinnya bekerja doang keringatnya udah ngucur, gajinya tidak memadai dengan keringat yang ia kucurkan. Ini memperbudak. Begitu banyak perusahaan besar yang hasilnya sekian banyak, tapi karyawan karyawatinya buat makan aja susah. Inilah yang dimaksud diperbudak. Ada juga seorang istri diperbudak oleh suaminya. Suami punya kewajiban memberikan napakah lahir batin, rumah, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan. Kalau ada seorang suami tidak memenuhi kebutuhan napakah istrinya lahir batin. Artinya telah memperbudak istrinya. Walahunna di alaihinna bilma'ruf. Perempuan punya hak yang sama dari suaminya. Dengan kewajiban yang dia tunaikan kepada suaminya. Dibalas oleh suaminya. Dengan apakah yang ma'ruf. Kalau istri sudah melaksanakan kewajiban segala-gala kepada suaminya. Dikasih duit juga enggak sama suaminya. Dikasih duit susah. Padahal duitnya suaminya ada. Ini diperbudak. Emang bini pembantu lo? Bukan. Istri itu pendamping. permaisuri. suri. Ya ayuhan, nasu, taku, robbakum, illa, diholakokum min wahida. wa min minha zaujah. Pasangan. Punya hak dan kewajiban yang sama dengan para suami, bukan budak. Salah mikir para suami. Emang siapa kita? Hmm. Bahkan Rasul mengatakan... Kalau suami duitnya ada, wajib hukumnya jadi pembantu buat kita meringankan beban kita. Tiap dibutuhkan suami sudah ready. Uh. Ini suami minta bini leklok, kecapnya. Yeah. Enggak punya pembokat, yang nyapu dia. Kita mah jadi bini all round. Dari melek sampai merem, sampai melek lagi. Begitu. Aja yang dia dia dia nariska dia dia dia dia Makanya kalau suami punya kemampuan hukumnya wajib menyediakan pembantu buat kita. Karena istri bukan bukan pembantu buat suami. Istri itu adalah permaisuri untuk melayani suami. Maaf. Ada seorang istri yang diperbudak seks oleh suaminya. Suaminya doyan dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Bininya lagi sakit juga dipaksa. Lu kan bini gue. Tao diri d'o nyari di laki, perempuan ah. juga punya hati, punya harasa. Jangan, ada saatnya, ada waktunya, nggak begitu-gitu amat. Islam mengajarkan khairul umur, awas satu hak. Yang sedang-sedang saja jangan berlebihan. Bosen tahu. Ini mau ada suami, udah mah nggak punya pembantu, semua bini jangan ngerjain. Kalau minta apa-apa, trehak mulu. Minum, mm. minum, mana minum? Oh. Wow. Memang di surga tiap ngomong langsung ada salah. <laughs> jangan ketawa kalian suami mikir. Oh. Woi. Suami. Hmm. Emang gua budak lu. Be... Bukan tahu mikir. Bisa mengatur matang atau biar pada benar. Ini enggak cocok sedikit masakan. Marah. Wah. Uh. Masih duit lu berapa? Eh, kenapa lo? <laughs> eh. Bapak. udah malu ngasih duit sedikit masakan salah mulu mikir pergi ke pasar lo lihat harga di pasar itu memperbudak istri salah senangkan istri anda bahagiakan mereka bukankah para suami akan senang dan bahagia kalau istri anda juga bahagia bagaimana jadi istri merasa senang dan bahagia merasa sakinah di rumahnya kalau suaminya tidak mau mengerti betapa hebatnya seorang perempuan lau amartul hadan bis sujudi loqoinilah amartul marata antasjudali jauzihah kalau seandainya makhluk boleh sujud kepada makhluk yang lain aku perintahkan istri sujud di hadapan suaminya tapi Islam melarang makhluk sujud dengan makhluk yang lain maka kita para istri cukup menghormati dan menghargai suami kita. Tapi suami yang mana dulu? Nah. Akmalul dengerin. Akmalul mukminina imanan asanum Huluka wa hiyarukum hiyarukum lillisa'ih. Orang yang sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Siapa dia? Para suami yang sangat saya dan penuh perhatian dengan istri mereka. Apakah kalian sudah melaksanakan ini dengan baik? Sudah Bolehkah mama ngecek mini kalian? Silakan. Benar-benar kalian sudah tanggung jawab? Sudah Sudah ngasih duit yang banyak? Sering membelai istri anda? Iya. Yeah. Sering anak merayu istri anda? Iya. Yeah. Inilah contoh suami-suami yang baik Mudah-mudahan suami di luar sana Seperti anak-anak saya Insya Allah Amin. Jangan memperbudak istri. Karena istri bukan budak melihat. Tapi istri adalah permaisuri Anda. Senangkan mereka. Biar mereka tetap ceria. Ya. Itulah Tosya Mama untuk tema kita. Suami memperbudak istri. Tapi kita. Saya ya entah ya. Ini bapak juga gak ya. Ada hal-hal yang memang harus istri yang ngerjain. Misalnya, Misalnya ya walaupun... Kan saya perumahnya uh, tingkat, uh, tingkat ya, Maya? Ya, itu uh, sombong. Maksudnya? Emang Enggak, tidak ada hubungannya. Sombong, wey, emang itu Emang hubungannya tingkat, sombong. Itu juga rumah mertua, ya, rumah saya, ya. Jadi kan saya di atas ya, Maya, gitu ya. Tapi kalau saya mau bikin kopi, saya pasti minta istri yang bikin. Saran saya, di lantai atas taruh di meja kopi, gelas, gula, termos, kalau perlu kompor. Kenapa lu susah? Berapa susahnya? Bel punya gelas berapa, apa di bawah doang, bawa ke atas tuh gelas. Iya, iya kenapa ngania? Karena kalau bikin kopi tuh Ria tuh ngaduknya mungkin pakai cinta kali ya. Bisa ade. Jadi tuh terasa pas gitu loh antara pahit sama manisnya seperti kehidupan gitu loh. Belajar lah. belajar sama Ria, Ria. Yeah. Kalau bikin kopi buat buya, cia buyaaa! <laughs> saya panggilnya buya Bu, memang. Buya ayam. buaya <laughs> <laughs> ayam tau ya, iya. Kopinya berapa sendok? Iya. Gulanya berapa sendok? Begitu. Kopi, Pakai ini nih. Kopi 3 sendok, gula 1,5. Nah, berarti lu dukun. Iya. Karena kopinya pahit. Pahit, sih. iya. Pahit karena saya pengen ada lagi yang lebih pahit dari hidup ini. Wow. Uh. Prat <laughs> Oke okay, ya yeah. Baik kita uh, buka kesempatan anda untuk bertanya Silakan telepon atau Skype uh, Kita tunggu Nanti ibu-ibu juga ada kesempatan untuk bertanya Sekarang kita beriksa sebentar. Nanti kembali lagi tetap disini di Mama dan A Beraksi Ya suhu